Mitra bisnis, upah minimum rata-rata di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, buruh tidak pernah puas karena dinilai belum memenuhi harapannya. Akibatnya muncul gejolak di beberapa daerah setiap menjelang penetapan UMP. Tahun ini, penetapan UMP dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 November mendatang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan, Suroso Nata Kusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda soal ini? Jadi, sebetulnya kan gini ya, kan ada lembaga tripartite kan ya, entah, buruh, kemudian pengusaha. Ya kan? Sebetulnya kan kalau lembaga itu berfungsi dengan baik, sebetulnya nggak, nggak perlu rame begitu. Jadi masalah ini kan terus Ada masalah politik, ada politisasi gitu Jadi kalau saya sih, terutama dari para pengusaha Yang penting itu ada kepastian. Karena itu kan akan dihitung oleh pengusaha Berapa ada komponen biaya ya, Dalam hari ini buruh Ditambah dengan biaya-biaya yang lain Ada transport, ada biaya produksi dan segala macam Jadi kalau biaya buruh kalau tidak tidak pasti Itu bagi pengusaha dia akan sangat tinggi Bagaimana dengan penetapan UMP dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia ini, Pak? Apakah baik menurut Anda? Jadi itu kan sifatnya apa ya? Jadi semacam karena tahun yang lalu itu masing-masing daerah mendapatkan jadi di situ ada kepentingan gubernur, ada kepentingan bupati, berkaitan dengan pilkada di dalam Jadi tidak tidak murni masalah kena apa upah gitu. Jadi melalui apa ketua ini hal-hal yang untuk dicoba dikurangi. Sebab kan dulu berasa juga ini kan kepentingan tetap komplit gitu, harus harus menerima gitu. Ya sebetulnya kembali Mari antara buruh pengusaha dan pemerintah duduk kembali bersama-sama untuk kepentingan bersama karena kalau perusahaan juga sulit akhirnya tutup atau akhirnya relokasi yang kerugikan semuanya Apakah perlu dilakukan langkah lain Pak agar suasana menjelang penetapan UMP bisa lancar dan kondusif kalau menurut sih dialog itu lebih baik kembali antara bu dan usaha dan pemerintah jadi Karena kalau masing-masing memaksakan kehendak, yang yang rusak semuanya. Demikian Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.